It is imbang menentukan sikap Gila, akhir-akhir ini dalam waktu singkat namanya sangat dikenal oleh penggemar musik Indonesia Seorang pelajar yang tanpa sengaja karena kemampuan vokalnya memasuki dunia rekaman Setelah dua album diselesaikannya, yang terakhir Bintang Kehidupan pun meraih sukses Bagaimana kemudian ketenaran ini mempengaruhi kehidupannya sehari-hari? Uh, emang ya dulu saya uh, gak pernah menyanyi, gak pernah main film terus sekarang ada perubahannya sekarang harus ada gitu ya. dan kalau kesibukan nyanyinya terus meningkat sampai suatu saat show-nya bentrok dengan ulangan sekolah gimana? Aduh, gimana ya? Ehm, kalau misalnya nih ada show mm -hmm. terus uh, ada ulangan di sekolah, itu juga ikutan susulan.